Sa at malam. brita Assalamualaikum, Saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini Minggu 5 Mei 2019 dibacakan Ardian Polisi tangkap pembunuh di Bener Meriah. Erdogan kembali undang Takdir Feriza ke Turki. Harga bawang putih meroket Rp100.000 per kilogram. Sedangkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Slam Berita malam ini juga bisa dengar di Radio City 94.4 FM Luxmae, Radio Lovers 94.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Pakemon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Transmedia Darlun, pihak kepolisian akhirnya berhasil menguak kasus temuan sesosok mayat ...dengan kondisi mengenaskan di dalam parit di Gampung Wihdu, ...Kecamatan Permata, Benar Meriah, Rabu lalu. Kemarin tim Polres bener Meriah dibantu di Treskrimum Polda Aceh ...dan Polres Biren membekuk seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. jajaran kepolisian menangkap muksal Mina alias Muxal, 22 tahun, ...pria yang diyakini sebagai pembunuh Muhammad Ali, 25 tahun, warga Gampung Kanot, Kecamatan Samtalira, Aceh Utara. Seperti diberitakan sebelumnya, jenazah Muhammad Ali ditemukan oleh warga dengan kondisi luka tebasan di dalam sebuah parit. Kabit humas Polda Aceh, Kombes Polisi Eri Apriyono mengatakan, pelaku Muksalmina adalah warga Kecamatan Simpang Mamplam Biren. Ia diciduk oleh tim kepolisian pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kemarin di rumahnya saat sedang tertidur. Menurut polisi, dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui semua perbuatannya dan telah melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ali. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sebuah sepeda motor milik korban. Kasus ini sendiri sebelumnya dilapor oleh adik korban bernama M. Nasir ke Polres Benar Meriah. Sudarlun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui Kementerian Agama Pemerintahan Turki secara khusus kembali mengundang terhadap Takdir Feriza Hasan, kari terbaik Aceh, untuk membaca Al-Quran pada rangkaian acara Haflah Al-Quran dan dalam rangka menanti malam Laila Tulkadar di Turki. Kegiatan tersebut akan berlangsung di penghujung Ramadan, tepatnya 23 Mei hingga 1 Juni 2019. Informasi tentang hal tersebut disampaikan secara khusus Takdir Feriza kepada Seramdi. Ia mengatakan ini adalah kali kelima pemerintah Turki mengundang dirinya mengikuti acara Haflah Al-Quran di Turki. Takdir sendiri sudah 4 kali mengikuti kegiatan tersebut di Turki Dimulai pada tahun 2015 yang keluar sebagai juara Lalu pada tahun 2016 bersama undangan lain dari 12 kota di dunia Selanjutnya pada tahun 2017 bergabung dengan peserta dari 30 kota Dan terakhir pada tahun 2018 undangan acara Isra Mi'rat Untuk acara kali ini jelasnya juga diselenggarakan pemerintah Turki melalui kementerian agama mereka Udadlun harga bawang putih di banda Aceh dan Aceh Besar dalam dua minggu terakhir mengalami kenaikan secara bertahap hingga menyentuh angka Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Informasi ini dikumpulkan serambi dari sejumlah pedagang sayur grosir maupun eceran di pasar Lambaru dan Ule Karing. Maimun pedagang sayur di Lambaru mengatakan harga bawang putih yang melambung saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, terlebih menjelang bulan Ramadan. Belum pernah semahal saat ini jika puasa sebelumnya paling tinggi Rp30.000 per kilogram. Ia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab tingginya harga bawang putih, melainkan karena permintaan banyak namun ketersediaan terbatas. Maimun menambahkan pihaknya mendatangkan bawang putih dari Medan yang diimpor dari luar negeri. Namun sudah beberapa hari langka jikapun saat ini ada di pasaran merupakan barang sisa dari yang dijual sebelumnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada Senin 6 Mei 2019. Keputusan penetapan 1 Ramadan diambil melalui sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada 9 petugas yang menyampaikan kesaksian di bawah sumpah bahwa mereka melihat hilal. 9 petugas itu ada di Bangkalan Gresik, Lamongan, Jawa Timur, lalu Makassar, Sulawesi Selatan, Brebes, Jawa Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat. Sidang isbat digelar di Audutirium HM Rashidi Gedung Kementerian Agama Jalan MH Tamrin mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Penetapan satu Ramadan melalui sidang isbat diambil melalui serangkaian pemaparan hasil data Hisab dan pantauan Rukyatul Hilal yang telah dilakukan tim Kemenak di 102 titik di seluruh Indonesia. Derlun Raja Maha Farid Kalokon yang baru dimahkotai sebagai Raja Thailand memulai prosesi kerajaan di sekitar ibu kota pada minggu pagi. Perakan ini dilakukan untuk mengunjungi kuil-kuil dan menyapa rakyatnya sebagai bagian dari upacara penobatan yang diadakan selama tiga hari. Mereka berharap untuk melihat sekilas raja konstitusional yang dihormati dalam budaya Thailand sebagai dewa yang hidup. Raja Faji Rala Korn dibawa melalui jalan-jalan oleh enam orang yang membawa tandu berlapis emas. Sang Raja mengenakan jubah bersulam emas dan mengenakan topi hitam bergaya militer yang sama yang dikenakan ayahnya pada penobatan 69 tahun lalu. Darlun Kepolisian Republik Indonesia menyebut tim detasemen khusus 88 anti-teror kembali menangkap 4 terduga teroris jaringan jamaah Ansarud Daulah, Lampung pada minggu 5 Mei 2019. Penangkapan 4 terduga teroris berkaitan dengan penggerebekan yang dilakukan di Bekasi kemarin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Polisi Dedi Prastio mengatakan, satu dari empat terduga teroris tersebut terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan. Sementara terkait inisial dan lokasi tempat penangkapan tersebut, Dedi belum menjelaskan lebih lanjut. Dedi hanya memastikan penangkapan hari ini dilakukan di sekitar Jakarta dan Bekasi. Dari Newsroom Serambe Tanjung Porma, sekian berita malam edisi minggu 5 Mei 2019. Berita pagi Serambe FM, hadir kembali pukul 7.00, waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambefm.com. Follow you Twitter at Serambe